رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بابا بابا اخوه واخواتي الله رحمكم الله الحمد لله وكذا بادر الشكر kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Pujian yang kita Sanjungkan Sertai dengan Mahabah dan ta'umim kita Kepadanya Atas ribaan Kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak Dan diantaranya Pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan kembali Pelajaran Kerawah pada dua pertemuan yang lalu Kita telah mengenal Makhradz beberapa huruf Atau beberapa makhradz huruf ya, makhruj, eh, Beberapa makhradz huruf Yaitu makhradz yang ada di tenggorokan Kemudian makhradz bibir Serta huruf-hurufnya sudah kita telah mengenal Makhrad huruf med ya, Makhrad huruf med ya. Ada pula Makhrad khaysum ya, Makhrad hidung ya, Jadi ada Empat makhrad yang sudah kita kenal Penggorokan Pipir ya, Hidung Dan yang satu adalah Makroh romjah mulut, makroh untuk huruf-huruf mat. Ya makroh ini disebut dengan makroh yang semu, makroh yang tidak begitu nyata atau tidak nyata. Bukan berupa bagian tertentu dari mulut yang kita rasakan ada tekanan. Ya, bukan lidah, bukan bibir ya, tapi hanya suara yang melewati rongga saja ya baik, jadi kalau lah dikatakan punya makhruz, ya makhruznya makhruz yang tidak nyata atau semu ya. dengan demikian tinggal satu makhruz satu jenis makhruz yang belum kita singgung yaitu makhruz lidah jadi makhruf inti itu berapa? Lima Tenggorokan, bibir ya, Hidung Tongga mulut Kemudian yang satu Yang justru ini merupakan sumber Kebanyakan huruf Arab Yaitu lisan ya, Atau mungkin huruf-huruf yang lainnya juga Atau bahasa yang lainnya pun Enam Kebanyakan huruf-hurufnya Ya dari bidah ya, Lisan Baik Nah, seolah malam ini kita akan melihat bagaimana rincian makhred lidah. Ya. Bagaimana rincian makhred lidah. Ya, tayyid. Ya. Rinciannya ada sepuluh. Ya, tayyid. Rinciannya ada sepuluh. Ada baiknya kita sebut angkanya dulu Biar mungkin Menjadi sebab kita Bisa merinci nah, Kalau sudah disebut angkanya Lalu e, Berikutnya kita Merinci sambil menghitung ya, Kalau belum 10 ya Berarti belum genep masih Kurang Ada ya. nah, 10 rincian lisan. Ya. Sebelum kita merinci Mungkin perlu kita kenal dulu Bagian-bagian lidah Dan bagian-bagian lain yang akan Bersama lidah Melafatkan huruf Lidah itu bisa kita eh, Bagi Menjadi satu Pangkal lidah Dua tengah lidah Tiga ujung lidah mana yang disebut pangkal, mana yang si tengah dan mana yang ujung. Nah ini tinggal dibagi tiga saja. Permukaan lidah yang berhadapan dengan langit-langit kita bagi tiga, masing-masing seperti itu mewakili pangkal, kemudian tengah dan ujungnya. Pangkal, tengah dan ujungnya. Oke namun ada pangkal yang paling pangkal ada ya, ada juga pangkal yang mendekati tengah kan gitu ya. ada ujung yang masih mendekati tengah ada ujung yang terletak paling ujung ya. tapi semuanya selama dia berada di area-area tadi maka dialah e, termasuk bagian itu ya. seperti yang di depan dinamakan ujung lidah yang di tengah tengah-tengahnya yang di belakang namanya pangkal lidah Kemudian bagian lain dari lidah Adalah tepi ya, Tepi lidah Pinggirannya lidah Kalau tadi pembagian menjadi tiga Pangkal Tengah dan ujung itu Itu dilihat dari Dari permukaan ya, Dari Sisi atasnya ya. Lalu nah, Bagian tepian itu ya kita lihat dari sampingnya dari arah depan atau samping, ya, bukan dari arah atas. Yaitu kita melihat ada bagian lidah yang bertemu atau berhadapan dengan permukaan gigi-gigi di sekitarnya. Coba ya, dalam dalam posisi atau kondisi apa namanya biasa, maka tepi lidah kita ya, akan ber sekatan dengan apa gigi-gigi yang di atas rata-rata ya, ya gigi atas itu menyentuh tepiannya lidah ya dari belakang sampai sampai depan sampai belakang lagi ya. nah itu tepi lidah nah, jadi mungkin empat bagian yang pokok untuk lidah ya tadi pangkalnya tengah dan ujungnya tambah tepi lidah, ya, eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Lalu eh, tentu kita tidak bisa melafaskan huruf-huruf dari lidah kecuali kalau lidah itu mau mengajak yang lain, ya, bersama dengan bagian yang lain. Misalkan dengan busi, dengan langit-langit Dengan gigi Untuk bisa memunculkan Suara huruf tertentu ya. Lidah sendirian Lidah dengan sendirinya Tidak mungkin bisa Menjadi uh, Sumber suara huruf ya. Dia harus Bersimbungan Berkombinasi dengan bagian-bagian yang lain nah. Di antaranya apa yang dinamakan dengan langit-langit, jadi -langit. ya, bisa dikatakan kubah tulsam, ya. kubahnya mulut seseorang, ya. kubahnya mulutnya itulah yang disebut dengan langit-langit. Tentunya -langit, ya. ya seperti ini kurang lebih uh, berupa sekungan, ya, berupa sekungan. Ya. Bagian yang lain ada kusi kusi ya. kusi itu disebut atau diartikan tempat awal tumbuhnya gigi ya. tempat awal tumbuhnya gigi ya. gigi kita yang tampak dari luar itu kan hanya sebagiannya ya. ada masih sebagian gigi yang menancap ke dalam ya, ke dalam ya, rahang kita ya. maka munculnya pertama kali gigi pada bagian itu itulah yang dinamakan dengan kursi ya. Baik. Makin mendekati ke gigi, nah, di perbatasan antara kursi dengan gigi itu namanya pangkal gigi ya. Pangkal gigi. jadi nah, gigi-gigi juga termasuk bagian yang nanti akan bersama lisan melafadzkan hurufnya. Gigi-gigi kita ya, Perlu kita kenali Nama-nama ya, atau orinsiannya ya. Jumlah gigi Orang dewasa Yang normal berapa? Berapa? Penang itu? Banyak ya? Hampir banyak ya. Ya. Katanya sih 32 ya. Bagi empat ya bagi dua 16 ya atas 16 bawah 16 masing-masing bagi dua satu yang di kanan satu yang di kiri ada gigi seri namanya kalau gigi seri kita berapa empat pasang atau empat buah dua pasang ya menurut istilah arabiyah yang namanya gigi seri itu kan dua pasang aja yang sampingnya punya nama lain lagi. Ya. Nah, kalau bahasa kita sepertinya masih seri ya. Empat pasang ini seri kalau nggak salah. Seri atas, seri bawah. Nah, tapi dalam bahasa Arab Ada misalnya Arab uh, yang dikatakan gigi seri asman ya, dua. Yang sampingnya namanya robaiah atau ya, di sini artikan apa? Ada Roba'iyah Setelahnya baru taring. Setelah taring apa? Gigi, -gigi gerga. Geraham juga punya nama, ya, kita enggak usah merisih sih. Ya ada yang namanya gigi geraham pengunyah, ada pelumat, ada gigi geraham wawahikah, e, ya wawahikah itu gigi geraham yang paling dekat. Yang kalau orang tersenyum, ya nampak. Al-Muhim ini namanya geraham. Ya, itu kurang lebih gambaran gigi-gigi kita yang normal seperti itu. kalau eh kanak-kanak atau mungkin yang sudah cukup dan beberapa digit tanggal Ya mungkin tidak selengkap itu. Tak. Nah. Barakallahu Nah, itulah bagian-bagian yang nanti akan bersama lisan melafadzkan huruf. Nah, kita akan mulai merinci satu demi satu. Yang pertama adalah Pangkal lidah Kita berawal Dari bagian belakang Pangkal lidah Dari situ muncul dua huruf Yang pertama Kof, yang kedua kaf Kof dan Gaf Kof dan Gaf Coba kita baca dulu Kof Kof dari mana huruf kok ini berasal? Pangkal lidah yang paling pangkalnya ya. Dilekatkan, tempelkan kemana? ke mana? Langit ke langit-langit yang sejajar Persis di hadapan dia Jadi, untuk melafatkan kok sebenarnya ringan Tinggal menaikkan pangkal lidah yang paling dalam Ke atas kok, oh, kok, oh, sebetulnya Upo, oh. Up, oh. ya tidak perlu kita berusaha payah mencari eh, apa sisi atau nam dinding tenggorokan yang posisinya di belakang, kan? ya kalau kita melafatkan uqoh tidak seperti yang disebutkan dari teori, ya, maka akan berat ya. menempelkan manggulida kemana. Dinding-dinding belakang pengorokan. Oh, berat. Baik. Si. Lafatkan dengan mudah, sesuai dengan teorinya. Oh, tinggal di sentuhkan dengan bagian yang di atasnya. Lebih awalnya. Ayo, lafaskan. Kotipu, kotipu. Yang kedua, k. Ya, meskipun disebut juga dari pangkal, namun tentu posisi tepatnya sudah bergeser ke depan dari mahod kov.ubah po ini tadi huruf yang pertama, lalu gra ini huruf kaf posisinya tetap atau mengalami perubahan,ubah perubahan. geser ke arah ke depan menuju ke tengah-tengah lidah. Ya. Coba. O k. O k. Ya. Harus kita berupaya merasakan nam perubahan posisi makroskop ke huruf k. Ya. Kalau belum terasa, ya coba lagi, coba lagi. O k. Coba. Ya. Moda ya. Saya kira Mudah ya? Urus pos dan gam Baik Bagian yang berikutnya Nomor tiga Tengah lidah dengan langit-langit langit-langit yang mana? ya langit-langit yang terdekat ya. yang diatasnya persis ya. ja nah muncul tiga huruf yang pertama jin ya. coba ja jiju ja -ji ja -ji kedua shin sya shi shu ja ya. ketiga wa. Ya huruf Ya coba Ya Ya Ya Ya ya, yi, yu. Ya, yi, yu. ya Kalau kita syukur Akan lebih terasa coba ya, Aje ya, Aje ya. Aje Apalagi kalau Dibiarkan tidak memantul Aje ya, Aje Ya Terasa bagian itu, bagian tengah lidah itu yang ya, mengalami ya, penekanan ya, yang mengalami penekanan EJ SIN nah. SIN Bandingkan antara JIN dan SIN EJ EJ EJ EJ, Ej. Ej. Ej. Ej ya kurang lebih tempatnya di satu tempat itu ya. satu lagi tadi apa iya a j a sh a ya so, itu apa saja tadi dari yang lidah t sh dan ya Jin Shin ya, sudah berapa? Jin Shin ya enam. Sudah berapa hari siang? Tiga. Ya, Kop, Tuma Alkat, Tuma Jin Shin Malia tiga. Nah, pangkal sudah, tengah sudah. Nah, nanti kita akan masuk ke ujung terakhirnya Nah, sebelum sampai ke ujung Ambil Tepiannya ya. Dari situ akan muncul dua huruf Bot dan lam Bot dan huruf lam ya. oh, Dalam teori disebutkan Nah, coba melihat teorinya Pada huruf bot Bagaimana memunculkan huruf mod. tepi lidah samping kiri atau kanan dengan permukaan dalam dari gigi kerahan terdekat nah. coba posisikan tepi lidah yang mungkin tadi yang mungkin pada awalnya belum menyentuh, sekarang sentuhkan sentuhkan nah. coba sekarang suarakan El, El. Ya. Jadi bermula dari Mencoba melaporkan atau menempatkan bot ke makrotnya dan rasakan. Nah, setelah itu berarti setelah itu diberi isu suara El. Ya. Jadi nampaknya di geram-geram atas. Jadi kalau kiri jelas ke arah kiri. Kalau kanan baru, sampel ke keram-keram yang kanan. Ada tambahan serangan di sini. Tepi depan juga menyentuh ringan gigi-gigi depan. Nah, jadi kalau memperhatikan sepanjang tepian lidah dari pangkal sampai ujung, ya itu apa? Bertumpu pada gigi. Ya, Baik. walaupun dominasi untuk Samping lidah dengan gerak itu lebih, lebih terasa, ya. Jadi lebih terasa kita menyuarakan ber dari samping. El, sudah. El. Depan meskipun nempel tapi tidak kuat. Kalau kita lebih menguatkan tekanan di depan yang muncul kita membaca apa? Del, Ad, Kalaupun di fat-hah mengkam bo, ini bukan dal, eh, bukan bot, tapi apa? Ya, dal yang tebal. Bo, kalau tekanannya bukan hamping. Lalu bagaimana suaranya? Bagaimana suaranya? Bo, nah, ini, bo. Nah itu dengan latihan. Nanti yang penting kita tahu dulu huruf botnya dari tempat tersebut. Tak tahu tidak. Kananan tu ya. Aduh. Tanya kurang fushab ya. Fushab perlu ya hanya. Tidak fushab. Jadi huruf umur dari apa? Tepi lidah. Nempelnya ke geraham. Lebih depan bagaimana tadi? Ngambang atau nyentuh gigi? Nyentuh juga. Tapi lebih dominan tekanannya dari arah samping kiri atau kanannya. Jangan didominasi tekanan itu dari arah depan ya, arah temporal. Kalau depan yang lebih kuat tekanannya bagaimana? Yang muncul bukan bot tapi dal dal yang menebal, dal yang menebal, contohnya To bo ya. ini, kalau yang kli, wah ya. ini bukan dari samping ini, bo ini bal, bo diemu, nah ini, ya. nah, ini prakteknya nanti, sekarang kan masih teori, nah, teori dulu, lalu huruf lam, huruf lam sekarang dalam huruf ini disebutkan dari tepi lidah bagian depan. Nah, oh, tadi samping, sekarang depan. Tapi nempelnya di mana? Gusi, ya, Berarti di atas barisan gigi. Ya, tidak menyentuh gigi saat kita melafalkan huruf la. Berbeda dengan buat tadi, gigi yang menjadi Bagian yang disentuh oleh lidah nah, Insya Allah huruf lam termasuk huruf yang gampang Al ya. Karena huruf ini jelas ada di bahasa kita ya. Satu, dua, tiga, empat, lima Tinggal berapa lagi sih perintian? Lima lagi Setelah itu dari huruf nur sampai yang terakhir itu semuanya adalah huruf-huruf dari makros ujung lidah. Ini sudah kita selesaikan tadi pangkalnya berapa huruf dua kaf dan kaf tengahnya berapa tiga apa aja jin sin ya. Tepiannya dua bok dan bok yang tersisa, jadi lima rinsian eh, Mahfruf kita Adalah Dari ujung-ujung vidah -ujung Dari ujung vidah Dari ujung vidah Yang pertama huruf Nul An Baga An Coba masing-masing Merasakan Dari bagian mana Nul ini terucap An Baga Bagaimana? mana toilet. Oi An. Mas eh dumbbell ke mana? Kursi. Sebab cara perbandingan dengan lang. Ya, perbandingan dengan lang. Al-al. Ya. Di Perbandingan lang penuh. lama kalau lam itu lebih lebar bagian tepi lidah yang nempel ke kusi lebih panjang al al kalau nur lebih sempit an ya. Lebih sempit lam memanjang itu diantara nur ada gunanya an lam tidak an Murni tekamannya di lidah nah, Kalau nun bagian suara harus melewati Hidup Berikutnya Ro Saya baca Ro nah, Inilah huruf Yang berikutnya dari huruf ujung lidah Mirip dengan nun Posisinya kalau anda perhatikan ya Persis antara orang-orang An-ar Posisinya di mana? di An-ar An-ar Ya Ro Aja, Ro Ri Ro Ar Oke, so, kalau nun dan raw apa perbedaannya? Raw ujulida melibatkan punggungnya. nun ya. Non ujulida dari arah tepat N, persis N. Raw ini ujung tapi bagian punggungnya itu terlibat. Oke. Nah, oh, roh untuk sebagian hmm, orang sulit dibaca dengan sifat yang dimiliki yaitu sifat bergetar jadi roh punya sifat apa? bergetar ujungnya seperti yang biasa kita bunyikan ya, getaran rr, ya. coba er itu bunyi ro yang bergetar lidahnya. Nah, apakah seperti itu ro dalam bahasa Arab dibaca dengan getaran yang apa namanya yang maju tidak. Ya. Jadi huruf ro ya ketika disebutkan bahwa huruf ini punya sifat bergetar ya, ya itu maksudnya adalah sebuah peringatan jangan sampai terjadi. Ya. Seri balik, ketika disebutkan bahwa roh itu punya sifat apa, bergetar, maka hati-hatilah, jangan sampai terlalu banyak getarannya. Tanya, baik, kalau nanti akan dibahas. Jelas kita berupa. berupaya untuk tidak banyak-banyak mengatakan huruf roh, mengatakan juli, tidak. Baik, nah. oh, nah, ini nanti. Pada bagian Yang terkait Di latihan huruf roh Insya Allah kita akan ya Banyak mendapatkan Sontor-sontor Lam nun roh ya. Sudah berapa? Tujuh ya Pertama Kof Kemudian Sim sin ya Kemudian Mur Lam Nur Mur roh sudah tujuh tinggal tiga kan sepuluh tadi ya kan? ada sepuluh makro secara rinci ya dari lidah yang tiga itu adalah satu huruf k coba saja k ya. yang kedua huruf sin coba S S Yang ketiga huruf F. S S S ya, Saya kira tiga huruf ini cukup mewakil yang lain Makras huruf K ya. Sin dan F Semuanya di ujung, Semua di ujung. Untuk huruf K Ya lidah menempel di pangkal gigi seri at coba di mana posisinya di mana ujung lidah ya dengan pangkal gigi seri atas Sin. Ujung lidah nempel ke permukaan gigi seri bawah S, jadi tidak S, ya, ujung lidah menempel pada permukaan gigi seri bawah. Terakhir harus sah ha. ujung lidah dengan ujung gigi seri S. S ya. Tapi masing-masing memiliki Dua huruf yang Juga eh, Keluar dari masing-masingnya Tapi tadi cukup ya Terwakili dengan Satu-satu huruf K Hidung lidah dengan pangkal Gigi dari atas Kalau Sin Hidung lidah menempel di Pemukaan fikir seri bawah As. Ya. Kalau Sa, utung kita dengan utung Kikir seri asa Tak nah, ada urus Dalam ada po Sin, kot, uzay Satu tempat da min, dan wau Sudah kita pelajari kemarin Ya. Akharat tipir. Ya. Nah, Terdapat kegiatan selesai pelajaran ringkas tentang makhraj. Ya. Baik. Nah, kali ada pertanyaan-pertanyaan seputar huruf ya, qobul. Eh. Walaupun ada, Insya Allah tidak mengapa. Aum, aum. Walaupun saya saya dahulu saat kita membaca Al-Quran, toran, ya, membaca ayat, -ayat Al-Quran, ketika sampai pada kalimat ada huruf potnya lalu ininya gembung, itu diingatkan, jangan gembung. Ya, dalam bahasa Arabnya, dengan tanalet dan kesih. La dan Chachyuk Sampai Om Om ya. Itu yang masih saya ingat ya. Tapi Jadi eh, ya kita berupaya untuk tidak Memunculkan Gerakan tersebut ya. Om Atau justru kita Mengarahkan ya. Agar huruf-huruf itu dibaca dengan Menggerakkan ini Nah, tapi itu lebih keliru ya. Intinya Kalau bisa ya Tidak ada Tadi Tekanan yang mendorong ya, Bagian tipi kita elm, elm Baik, itu. gigi geram mana yang dimasukkan dalam teori makrosopoas gigi geram atas ya, permukaan dalamnya jadi kan kalau kita gambarkan ya pernah lebih memiliki tiga sisi jadi dalam, sisi luar dan sisi bawah ya. nah, ini yang ditempeli oleh debilida adalah apa sisi dalamnya ya, dalamnya Selamat atas. Selamat atas. Selamat atas. atas dan sisi dalam. Hadir. Oh. Iya. Oh. Apakah kolkola itu muncul pada huruf-huruf yang lima dalam kondisi berharokat? Nah, jawabannya tidak. Kolkola itu sifat khusus yang muncul pada huruf putbudjadin atau tohdi apa baju di toko saat disukun. Kalau dalam kondisi tidak disukun, ya maka sifat kolkola tidak akan terwujud. Ya. Jadi kalau kita baca kof, ini namanya huruf kof yang perharuskan fat-ha. Al kof, namanya kita mensupun kof dengan sifat kalkolah. Ya, ada kalimat itu. Kof, ya suaranya dinaikkan ke atas kok kok kok nah nah kalau kita ingin memungkinkan bab ini ya tentu dengan banyak kita apa Review, lihat ya, apa, Ward oh, review. Kita lihat kembali, ya. kita sering melihat, ya. Kita sering melihat, kita mata. Ya. Kemudian, bisa saling bertanya satu dengan yang lain. Ya. Sebutkan makroth huruf Lam. Ya. Sebutkan makroth huruf Nun. Ya. Sebutkan huruf yang semakroth dengan J. Huruf apa saja? Apa huruf yang semakros dengan sin? Ini ya. dengan banyak seperti ini lebih mudah untuk menguatkan hafalan. Harus siapa lembaga? Kalau dikatakan harus ya tentu tidak. Ya. Tapi ada kata kita ingin lebih eh, cepat mengkondisikan mulut kita melafaskan huruf-huruf isyarat suo dengan makroth ya maka ada baiknya kita afalkan ada baiknya kita afalkan baik so, paling tidak saat kita membaca ya, misalkan huruf nun ujung lidah dari arah depan dengan kusi nah kita praktekan an an sambil kita bayangkan ya dan kita uh, baca teorinya kita kelopkan bagaimana yang kita rasakan dengan apa yang ada di buku n kalau sudah ada apa namanya eh, kesesuaian secara praktek dengan teorinya ya, biasanya akan lebih mudah teringat ya, mudah teringat nah, nah itu pelajaran makro saya kira untuk sementara kita cukupkan Ya, tinggal nanti kita ulang-ulang lagi Kita ulang-ulang lagi. lagi Kita ulang pada Setiap pertemuan Di awal-awal pertemuan ini Supaya ya, Yang berikutnya bisa lebih uh, Mudah Melafatkan Huruf-huruf Saya juga Akan terasa manfaatnya Kalau kita ya, Kita terpaksa ya, Atau kita ingin mengajari orang lain, ya. jadi untuk mengajari ya, saudara kita, ya, terkadang memang dibutuhkan, yakni penguasaan teori, ya. yang paling pokok sebenarnya memang eh, untuk seorang apa? Untuk seorang guru yang paling tidak bisa mempraktekkan dengan baik sehingga dia apa diturukan dengan dengan baik pula ya. muridnya bisa menurukan bahasaan dia contoh yang benar harapannya diturukan dengan cara yang benar ya. baik namun kalau diperkuat dengan penguasaan teori ya, Biasanya juga akan e, Lebih memudahkan Sang guru ini ya, Ketika mengajar Kepada yang lain Dia lafadkan ya, Untuk diikuti Nah, Ketika terjadi Kurang tepatan Dalam huruf-huruf tertentu ya, Bisa diarahkan Dengan cara sebut, Dengan menyebutkan teorinya Oh ini posisinya kurang samping ya, kurang depan, akarnya kurang. Ya. dengan teori-teori ini akan membantu sang guru dalam membenahi bacaan muridnya. tentu akan lain terasa kalau guru kurang apa memiliki pemahaman atau penguasaan eh, makrotnya, dia hanya bisa mengarahkan dengan praktek ya rasa seperti ini, rasa seperti ini, jangan begini, jangan begitu, tapi uh, ya ini apa? kurang detail. tapi tidak mengapa, yang penting kita sekilas mengenal tentang makros, ya. kita anggap saja masih dalam tahap belajar, belajar. Ya. harapannya ya nanti, semoga uh, lebih bisa kita, kita Praktekan Huruf-huruf ya, tadi Dengan teori yang tadi kita Pelajari, ya, tidak harus Dihafal sekali lagi Yang penting kita pernah membaca Yang selebihnya Nanti yang penting Bagaimana Antum bisa Memirukan Huruf-huruf ya, Atau suara huruf-huruf Sepersis mungkin Dengan apa yang Antum dengar Ya Persis mungkin dengan apa yang Anda mendengar ya. eh, Mungkin cukup dulu lah, Pelajaran kita pada malam hari ini eh, Kita Tutup dengan Salqin surat An-Nas Salqin surat An-Nas A'udhu Billahi minash Syaitan Wajib بسم الله, بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس innama sayyidina في صدور الناس الذي يوثبس في صدور الناس الذي يوثبس في صدور الناس من الجنة minan jinnati wal-naas minan jinnati nah kita cukupkan peracaran pada malam hari ini صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعبدهم كلهم أطهر